Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Karaman Jambi kali ini saya akan membahas tentang halal dan haramnya suatu makanan dalam tinjauan hakikat tapi sebelumnya, seperti biasa yuk mari kita ngopi ngopi, ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam Mungkin kita sudah terbiasa diatur dengan aturan-aturan syariat tentang halal dan haramnya suatu makanan. Oh, ini nggak boleh, ini haram. Babi itu haram. Anjing juga haram. Kucing juga haram dimakan. Ini dan lain sebagainya sudah diatur dalam syariat. Namun syariat itu lebih kepada bentuk fisik. Apa yang terkandung di dalam fisik si babi itu padahal kalau dalam HPK haram dan halalnya sesuatu untuk dimakan itu adalah lebih kepada sifat dan karakter yang terkandung dalam makanan yang akan kita makan salah satu contoh adalah babi, kenapa babi ini haram untuk dimakan? haramnya babi untuk dimakan bukanlah karena di dalamnya mengandung cacipita tetapi lebih kepada karakter dan sifat babi coba kalau kalian perhatikan sifat babi 2 hari kita gak ngasih makan biasanya kan dia suka makan ubi, suka makan singkong, mentah itu dikasih nah 2 hari aja kita gak ngasih makan kan babi di dalam kandang misalnya ada 10 babi ada anaknya, ada ibunya, ada bapaknya ketika dihentikan aja 1 hari gak makan terus besoknya dikasih makan, baru dikasih makan itu meskipun itu anaknya, itu akan diinjak untuk meraih makanan kalau si ibunya itu lapar dari situ si ayah melihat, wih, ternyata sifat babi kayak gini ya dia melabrak apa saja untuk kepentingan dirinya sendiri makanya ya perhatikan orang yang doyan atau senang makan babi itu rata-rata sifatnya serakah Begitu pun kayak monyet kenapa monyet nggak boleh dimakan? karena sifatnya ternyata aja kalau misalnya dia dapat makanan, pisang. Di sini pegang pisang. Di tangannya pegang pisang. Wah, semua penuh e, dengan pisang. Artinya berarti dia serakah. Dia takut nggak makan. Padahal sebetulnya, kalau binatang, itu tidak terlalu serakah dibanding manusia. Kalau secara ilmiahnya, dia e, memberi makanan, dia takut kehabisan makanan. Karena sifat-sifatnya masih seperti itu. Kayak monyet, sifat-sifatnya kan Nihil, udah nihil terus kadang-kadang suka jahil dan lain sebagainya Kenapa itu haram dimakan? Bukan dari e, fisiknya Kalau fisiknya misalnya kayak babi sekarang kan Udah ada kompor-kompor yang canggih Atau misalnya pakai open yang di atas 100 Celsius bisa mati itu Cacing pita Tapi lebih kepada sifatnya Sifat yang dimakan ketika dia hidupnya Dan si, nanti akan memberi pengaruh kepada yang memakannya Salah satu contoh adalah sapi gila. Itu dulu itu terjadi sapi gila di Tubuhuru itu kan perang perang negara, perang biologi yang tidak terlihat. Nah, Amerika ngirim Tubuhuru, Cina ngirim eh antrak dan sapi gila. Sapi jadi pakai virus akhirnya jadi gila. Ini kenapa sapi itu sapi gila nggak boleh dimakan padahal secara fisik sapi itu kan halal untuk dimakan. Tapi kenapa ini tidak boleh dimakan? Karena ternyata psikologis sapi ketika hidupnya, misalnya sapinya gila gitu, stres, atau misalnya digubukin, terus dimakan sama manusia, itu akan memberi pengaruh kepada yang memakannya, sifat yang memakannya. Jadi lebih ke sifat. Halam dan halalnya -hal hal sesuatu itu lebih kepada sifat asal ke, e, sesuatu yang akan kita makan. Padahal kan sapinya halal, kan kita dimakan, tapi kenapa enggak boleh dimakan? Karena sapinya gila. Ketika dimakan akan memberi efek psikologis kepada yang memakannya juga jadi ikut gila. Kalau salah satu, satu contoh misalnya eh, apa ya? Ini ikan. Contohnya ikan. Ikan yang diternak di kolam itu berbeda rasanya dengan ikan yang liar di sungai. Karena rasa perasaan ikan yang di sungai itu kan ikan tawar ya itu kan dia liar bergembira, berreka. Ketika diambil, dipancing misalnya, dia dapat, atau misalnya dapat bel, uh, belut, atau misalnya dapat, apa namanya, uh, lubang, kalau langsungnya nyebutnya lubang gitu, yang kayak belut itu, itu beda rasanya, dengan yang diternak. Misalnya kita ternak ikan di kolam, itu beda, awalnya rasanya agak dingin kalau yang diternak. Karena apa? sifat dan rasa-rasa rasanya si ikannya itu yang di itu terbatas. Dahulum lingkupnya uang segitu. Ketika dimakan sama manusia, itu rasanya juga beda. Gairahnya, kok kenapa peternakan orang luar seperti misalnya di Inggris, itu kambing, sapi, terus misalnya babi itu dibebaskan liar begitu saja. Kayak pernah kalau kalian pernah nonton Saul Bush sampai kambing-kambing itu sampai domba itu sampai pintar-pintar gitu. Jadi kayak manusia pintar. Nah itu ketika domba atau kambing itu dimakan sama manusia, yang dombanya liar, itu memberi efek psikologis yang kepada manusianya juga jadi lebih liar, lebih lebih lebih apa gairah. Tapi lihatlah orang-orang Indonesia yang terbiasa makan domba, kambing atau sapi yang dikurung di dalam kurungan, di, di dalam kandang. Akhirnya ketika main bola lihat, coba orang Amerika untuk bola udah mau ke sudut lapangan aja masih dikejar, karena terbiasa mereka memakan e, sapi atau kambing yang liar, yang bebas. Tapi orang Indonesia itu bola pada udah hampir dekat dengan dirinya, kalau misalnya bolanya nyangga nyamperin ya di dindingnya, itu karena pengaruh apa? Pengaruh makanan yang dimakan memberi pengaruh ke karditis kalau misalnya pengaruh sifat dari makanan yang dimakan sebelumnya, sebelum ketika dia hidup. Contohnya ya, kayak tadi, sapinya gila. Ketika dimakan, yang makannya juga gila. Kenapa? Makanya orang itu sudah jenius, dia tahu. Bahwa sifat psikologis binatang, hewan, sebelum dimakan sama manusia, itu akan memberi pengaruh kepada yang memakannya. Sehingga, apa cara mereka untuk meracuni? Mereka tidak meracuni Dagingnya? Tidak, tapi si binatang misalnya kayak McDonald Atau kayak, uh, kayak si, si ayam sebelum mereka potong, itu disiksa Si sapi itu sebelum dipotong, disiksa, oh, digebugin, diopong, sampai sapinya menjerit-jerit, stres Terus mereka giling, mereka masukin, terus dibuat bing, burger dan lain sebagainya, dikirim ke Indonesia Akhirnya dimakan nama kita jadi apa? Berubah, kita pun jadi stres morun dan lain sebagainya emosional karena apa yang sifat dari hewan yang dimakan sebelum mati itu memberi pengaruh kepada yang memakannya jadi bukan halal dan haramnya suatu makanan bukan kepada fisiknya tapi lebih kepada sifat dan karakter hewan tersebut sebelum dimakan sebelum meninggal sebelum mati si hewannya dimakan oleh kita ya, itu mau memberi pengaruh. Tadi kayak hew, apa ikan yang di sungai terbebas dengan ikan yang diternak di kolam, itu rasanya beda. Atau kayak ayam, ayam negeri yang dikandangin dengan ayam kampung yang liar bebas, itu rasanya beda pengaruhnya. Jadi halal dan haramnya suatu makanan, khususnya hewan, itu dipengaruhi oleh sifat dan karakternya karakter hewan itu ketika hidup makanya beda antara ikan tawar yang dipelihara di kolam dengan ikan laut yang bebas di lautan itu rasanya yang beda kepada pengerti Jadi haram dan haramnya satu makanan perhatikan bukan dari e, apa bukan dari fisiknya kayak eh, babi anjing kenapa nggak boleh dimakan itu sifat dari babi dan anjingnya itu akan memberi pengaruh kepada yang memakannya seperti anjing kenapa diharamkan bukan Bukan wujudnya, kalau wujudnya justru anjing itu kan teman setia. Bahkan majikannya itu kalau kalau kalau sakit atau apa dia setia nungguin. Bahkan itu banyak cerita sedih kayak di Jepang AChiko itu anjing AChiko itu majikannya udah meninggal dia dia nggak tahu kalau majikannya udah meninggal dia nungguin aja di kereta karena dia terbiasa suka nungguin majikannya di stasiun setiap sore ke stasiun ngejemput. Sampai matinya di sana, sampai dibuatkan patung Luar biasa, anjing itu sebetulnya teman setia manusia Sahabat setia, bahkan majikan e, anjing itu setia sifatnya Hanya permasalahannya mungkin diharamkan dan tidaknya itu karena sifat Kalau kita setia kepada orang, ternyata setianya kepada e, penjahat atau mafia itu kan tidak baik juga Artinya kita tidak menjadi diri kita sendiri kalau kita cuma bermajikan kepada orang. Mungkin sifatnya yang gak boleh untuk dimakan. dagingnya yang gak boleh dimakan. Tapi kalau anjingnya ya apa-apa kalau dijadikan teman. Ya anjingnya misalnya dijadikan teman gak apa-apa kalau nah, keras saja gak dimakan. Nah yang jadi termasalahnya ketika dimakan, sifatnya itu akan memberi pengaruh kepada yang makan. Ya, makanya kenapa ayam bagus, sehat, dan ayam pagi-pagi kan udah berpokok. Wah wow, udah hebat tapi ayam yang negeri juga beda dengan ayam kampung. Ini sifatnya, lebih kepada karakter. Kambing yang dikandangin dengan kambing yang liat, itu beda, pengaruhnya kepada karakter dan sifat yang memakannya. Sehingga banyak di Indonesia ini makanan-makanan, khususnya makanan hewani, ini tidak sehat. Karena pola pemeliharaan mereka dan peternakan mereka tidak sehat, karena dikandangin dan mereka petekan. Mereka hanya menjadikan uh, sebagai industri saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.